Amsal Soleman, pasal 10, ayat yang ke-20. Di dalam kitab Amsal Soleman ini Tuhan, berbicara kepada kita saudara, demikian firman Tuhan. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit Nilainya. Nah, pada sore hari ini saudara kita berbicara perkara lidah orang benar dan pikiran orang fasik. Kalau kita perhatikan saudara, penilaian-penilaian ini di dalam dunia ini kita selalu menghadapi suatu kenyataan bahwa lidah ini sukar sekali untuk dikuasai. Nah, kita lihat juga karena firman Tuhan yang berkata bukan saya, tetapi di dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga, Yakobus pasal tiga, Yakobus pasal tiga ayat yang ke lima mulai. Yakobus 4:5 anu 4:3 ayat 5 Yakobus itu yang hampir belakang Perjanjian Baru, belakang, hampir belakang. Hampir belakang di belakang sekali. Dekat wahyu ya. Demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Kemudian ayat yang ke sembilan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Kemudian ayat yang ke delapan yang menjadi kunci. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Sebab ia adalah suatu yang buas Yang tak terkuasai Dan penuh racun yang mematikan Nah, dengan kita membaca firman Tuhan ini saudara Kita perhatikan Seolah-olah antagonis Di dalam Amsal Suleman tadi dikatakan Lidah orang benar adalah seperti perak Pilihan tetapi di dalam kitab Yakobus dikatakan lidah adalah satu apa? Ayat yang ke-8 ini. Sesuatu yang buas. Yang tak terkuasai. Nah ini kan kalau saudara perhatikan bertentangan enggak? Hah? Bertentangan. Maka dari itu kita harus... Mempelajari firman Tuhan itu secara keseluruhannya Tidak bisa dipetik-petik Nah, kalau orang yang memang lidahnya belum dapat dikuasai Artinya tidak terkontrol Lalu dia ditegur oleh seseorang Kamu ini kok gak bisa ngontrol mulutmu toh. Lalu jawaban orang itu bagaimana? Bukankah sudah tertulis di dalam Alkitab bahwa lidah itu sesuatu yang buas? Nah, kira-kira orang itu bakal berubah enggak? Enggak berubah, saudara. Kenapa? Karena apa yang diucapkan di dalam Alkitab ini diimani oleh dia. Makanya tidak dapat berubah. Tapi kalau orang itu dia membaca seluruh isi Alkitab. Dan di dalam Alkitab yang lain dia berkata. Lidah orang benar adalah seperti perak. Pilihan. Bakal berubah enggak? Berubah. Kenapa dia bisa berubah? Perhatikan. Kalau perak. Kenapa ditulis perak yang pilihan itu kenapa? Bagaimana? Bagaimana? kita dapat mempunyai, memilih, dan membeli perak yang pilihan. Perak yang pilihan itu harus digodok, digodok, dibakar. Dibakar dibakar berkali-kali sampai akhirnya kotorannya itu muncul sendiri. Nah, pada waktu perak itu dibakar, leleh atau enggak? Leleh saudara, perhatikan Nah di sini dikatakan Lidah orang benar Itu seperti perak pilihan Berarti kalau saudara dan saya Mau mempunyai Lidahnya orang benar Mempunyai perubahan Saudara harus mengalami apa? Proses pembakaran Dengan Api Proses pembakaran dengan api itu bukan satu peristiwa yang enak, tetapi adalah satu penderitaan yang akan mengubahkan kita ini menjadi baru, saudara. Nah, kalau firman Tuhan di dalam Yakobus berkata bahwa lidah adalah satu alat yang puas, karena ternyata kalau saudara perhatikan dengan lidah manusia. Orang itu dapat membunuh orang lain. Betul enggak? Satu contoh. Seorang bapak. Dia selalu menekan istrinya dengan marah. Dengan perkataan, perkataan, perkataan. Lama-lama istrinya ini frustrasi enggak? Hah? Mati. Ngenes enggak? Hah? Pelan-pelan enggak? -pelan Betul enggak? Kalau lidah ini satu racun yang mati membuat orang mati pelan-pelan. Maka dari itu saudara perhatikan lidah ini tidak mungkin diubah karena apa? Karena lidah ini ukurannya sudah pas untuk tiap-tiap mulut orang. Hidung bisa dirobah. Dioperasi, betul enggak? Hah? Karena ruangannya Luas, mau digedein, mau dicili bisa. Loh, betul enggak? Dimajuin, Isa, dimasukkan bisa. Betul enggak? Matamu bisa juga dilebarkan, dipendek, di... sitipkan. Bisa enggak? Bisa. Kupingmu bisa dirubah enggak? Bisa. Lidah enggak bisa? Siapa yang bisa merubah lidahnya? Bok kecilin enggak, Isa? Bok besar enggak, Isa? Ngerti enggak? Jadi saudara perhatikan lidah ini ukurannya sudah pas. Nah kalau lidah dikatakan adalah satu alat yang buas. Itu sebetulnya keluarnya dari mana? Lidah ini cuma satu alat saudara. Keluarnya dari mana? Hati loh. Hati yang pahit selalu keluar mulutnya pahit. Hati yang jengkel selalu mulutnya keluarnya maki-maki terus. Nah. Yang jadi sasaran siapa kerap kali? Ibu-ibu toh. Kalau bapaknya jengkel di kantor, pulang yang dapat sasaran siapa? Ibu-ibu toh. Lalu ibu-ibu menumpahkannya pada siapa? Nah, lho. Pada anak ya toh. Anak numpahkannya pada siapa? Pembantu terusane. Pembantu pada siapa? paling laki dia nanti. Loh, Saudara tahu tidak ini tidak bisa berhenti tanpa dari sumbernya. Ngerti ndak? Maka dari itu sebetulnya kita harus perhatikan bahwa segala perkara firman Tuhan berkata itu dari dalam hati. Bukan dari luar masuk ke hati. Dari hati lebih dahulu. Nah, Maka dari itu kita harus sadar, siapa yang harus mulai dulu? Firman Tuhan berkata, satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarga diselamatkan. Jadi siapa yang mau mulai siapa? Kalau orang tidak yang mengenal Tuhan lebih dahulu. Maka dari itu, kalau ibu-ibu ini sudah mengenal Tuhan lebih dahulu, biarpun bapaknya eh, belum mengenal, jangan masalahkan. Karena apa? Karena engkau yang harus mulai dulu. Kerana segala sesuatu dimulai dari dalam diri kita masing-masing. Ada seorang ibu. Dia punya anak kecil. Bapaknya -e pendiem. Anaknya -e juga pendiem. Anu bapaknya -e pendiem. Ibunya pendiem. Kira-kira anaknya -e bakal pendiem. Pendiem. Kalau dirawat. Sendiri Sebabnya bapaknya sama ibunya Tidak suka Ngomong Anaknya juga Tidak ada yang mengajari ngomong Loh betul tidak Akhirnya lambat ngomong Tapi kalau anak ini punya suster Susternya cerewet Luar biasa Anaknya jadi cerewet tidak Cerewet Maka dari itu Saudara perhatikan Hati-hati Nah kalau firman Tuhan berkata bahwa dengan lidah kita ini, kita ini sadar, harus sadar. Sebab apa? Dengan perkataan kita yang keluar dari hati, ini dapat menjadi ikatan. Dan ikatan ini membawa maut penderitaan. Seorang ibu yang jengkel, karena dia jengkel sama buah pae. Lihatlah, atin ini jengkel terus. Sebelum kawin, mesra. Tapi setelah kawin, buah pae berubah watae. Ibu ini jengkel tapi karena sudah kawin dan tidak bisa terus cerai lagi. Apalagi dia sudah ngandung. Iya dah. Lalu apa yang ada di dalam hatinya ini? Meresap tidak ke dalam anak? Anak nanti keluar ke jengkelanmu tertanam di dalam anak. Kecengkelanmu ini sebetulnya tidak akan masuk ke dalam diri anak Kalau tidak kamu masukkan dalam pikiranmu Kalau sudah masuk ke dalam pikiran Kemudian dari pikiran ini keluar kata-kata yang menyakitkan Ini didengar oleh anak yang dalam kandungan Dan ini yang merupakan kehancuran bagi anakmu Contohnya saudara di dalam kehidupan orang anaknya ini kadang-kadang keluar cacat hanya karena apa karena pikiran ini ini saya alami sendiri dan keluarga kami ayah ibu anaknya sembilan tidak ada satunya yang cacat kecuali adik saya perempuan hanya karena apa pada waktu ibu saya mengandung Lalu bapak saya ini marah sama tukang. Karena tukang ini tukang nyuri. Saking jengkelnya bapak saya itu telinganya dipiket dipuntir. Karena dipuntirnya itu sampai muter gitulah. Ibu saya ini lihat gitu tuh jatuh kasihan. Menyesel sekali. orang bapak, bapak ini kok demikian keras sampai orang kayak gitu. Jadi dia lihat ini telinga sampai dipuntir, sampai muter gitu tuh. Saudara tahu, adik saya keluar persis telinga yang dipuntir persis ke belakangan, kanan, ser. Tutup. Waktu ayah saya melihat anaknya lahir, begitu dia menyesal luar biasa. Lalu dia bertanya, berdoa, Tuhan, kok aku kok saya punya anak cacat gini kenapa? Tuhan berkata, "Pada waktu kamu marah, Istrimu lihat dan masuk dalam hati kemudian ibu istrimu memikir dan itu membentuk onterdil anakmu. Karena waktu di dalam kandungan itu anak ini kan belum sempurna toh, ngerti tak? Sedang di, bikin. Maka dari itu kalau engkau sedang mengandung hati-hati jangan sembarangan. Sebab ini kemasukan benda yang tidak baik jadinya persis kayak itu. Maka dari itu saudara kita perhatikan. Lidah ini perkataan-perkataan kita dapat menjadi ikatan dan penderitaan dan tidak akan hilang. Coba kalau sudah cacat gitu seumur hidup tak? Hidup. Lalu yang satu lagi, contoh lagi. Kita kerap kali tidak nyadari. Kita kal kalau ngomong selalu, aku kepengen hidup panjang umur terus. Ayo, rata-rata orang pengin panjang umur enggak? Minta toh panjang. Panjang. panjang terus. Panjang terus. Jadi sembayangnya terus, Tuhan beriakan aku panjang. Umur, panjang umur. Lah. Ini enggak ngomong terus. Nah, terjadi saudara. Umur 95 belum mati-mati. Sudah loyo, sudah teler, sudah enggak bisa apa-apa. Sembarang-barang sudah di dalam, di, di di kamar. Tetap tidak bisa mati. Dan penderitaan ibu ini luar biasa. Karena apa anak cucunya sudah enggak ada yang mau ngerawat. Dipanggil ke orang tok. Di dalam kamar dan buahnya luar biasa. Waktu saya dipanggil dari dalam satu kota di Jawa Tengah. Saya masuk dia, saya bilang gini. Waduh, penderitaan ibu ini. Siapa yang mau kayak begini ini? Nah, waktu saya berdoa, saya tanya Tuhan gini. Tuhan, mengapa ibu ini demikian penderitaan? kasihan Tuhan. Tuhan ngomong sama saya karena dia minta pancar umur ndak mau mati-mati, saya ini dia dak sadar ini, ndak mati-mati terus ini. Penderitaan. Waduh. Kalau situ orang ini lupa, lupa motong permintaan ini batalin. Lalu pada waktu itu saya cak ngomong masih saya dengar, masih anu saya bilang, "Bu, kamu sampai umur seperti ini penderitaan tu buat apa?" Lalu dia bilang apa? "Ya, Pak, aku ya sudah bosan." Loh. Lah kalau kamu sudah bosan kok ndak ndak kamu minta, ya minta. Tapi ndak kok ndak dituruti sama Tuhan. Loh. Saya lalu berdoa, Tuhan, kok ndak dituruti? Loh, lah setan ini mesti nuntut toh, belum dibatalin. Yang doa-doanya yang dulu. Oh, gitu. Lalu pada waktu itu saya berdoa, Ibu, kamu sekarang batalin, kamu dulu tuh minta panjang umur terus. Iya, sekarang minta ampun, minta ampun, batalin, batalin Lalu pada waktu itu dia minta ampun dalam nama Tuhan Yesus Lalu minta ampun setelah itu Tuhan batalkan Aku sekarang sudah cukup dan aku minta ampun aku salah Aku mengatur engkau, bukan engkau yang ngatur hidupku Ya dong kalau kamu minta-minta terus itu kamu yang ngatur Tuhan atau Tuhan yang ngatur kamu? Tuhan ngatur kamu toh. Nah, lalu karena Tuhan tuh cinta, ya wis ben lah diatur dewek. Nah, sengsara saudara. Maka dari itu pada waktu itu saya putuskan, setelah saya putuskan, saya bilang, "Sudah Ibu, sekarang jangan ngeluh, jangan minta-minta lagi, tetapi ngucap syukur. Terima kasih Tuhan, aku engko sudah bebaskan." Dan dalam kurang dari sebulan Dia dibebaskan Tuhan Dan pulang dengan penuh sejahtera ya. Maka dari itu saudara Perhatikan bahwa apa yang kamu ucapkan Ini dapat menjadi kutuk Dapat menyebabkan penderitaan Dan menyebabkan kamu terikat Maka kalau engkau sedang jengkel kamu lebih baik masuk kamar, berdoa, ungkapkan dan ucapkan kepada Tuhan, dan minta pengertian supaya kamu bisa mengerti apa sebabnya kamu jadi jengkel. Sebab hal ini berbahaya. Demikian juga anak-anakmu, kalau engkau jengkel, jangan kamu marahin dengan kata-kata, bodoh. Bengal, besok mau jadi apa? Kamu mau jadi perampok, hati-hati. Besok jadi apa yang kamu katakan? Sebab hal ini, saya kerap kali katakan. Wada ibu-ibu yang bawa kepada saya dia berkata, Pak, anakku ini kok nuakal sekali. Saya bilang, karena kamu tiap hari berkata anakmu nakal-nakal-nakal terus, tidak pernah bisa baik. Mulai hari ini. Tiap hari kamu malam doa, tumpangi tangan dan katakan. Tiap dia malam dia tidur, katakan tumpangi tangan. Jadilah anak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, jadi anak baik. Jadi anak baik. Kemudian pagi dia keluar, kalau nakal pun aku percaya kau jadi anak baik. Mesti baik. Dan akhirnya baik dalam waktu singkat. Sebab apa? Sebab apapun yang kamu ucapkan, itu akan yang kamu imani Karena Tuhan Yesus berkata apa Jikalau kamu percaya Kamu dapat berbicara kepada pohon ini Seperti yang Tuhan Yesus katakan Mulai hari ini jangan jadi buah lagi pada pohon ini Dan pohon itu tidak berbuah saat itu Tetapi sebolehnya Tuhan berkata Jikalau engkau berkata kepada gunung ini Pindah dia akan pindah ialah Maka dari itu Engkau perhatikan Baca Alkitab secara keseluruhannya Hati-hati Jangan gampang mengucapkan sesuatu sembarangan Karena hal itu Menyebabkan ikatan dan kutuk dan penderitaan Tetapi firman Tuhan berkata Jangan mengutuk Tetapi berkati Tiap orang Supaya kamu menjadi berkat Buat orang lain Ini bedanya Anak Tuhan dan bukan Saudara tahu Tidak diperkenankan di dalam Alkitab Kamu mengutuk Meskipun orang itu Jengkelkan sekalipun Berkati Dia Karena dengan engkau berkati Orang itu Bukan berarti Saudara itu malah membuat dia keberkatan. Tidak. Tuhan berkata apa? Seperti kamu menaruh bara api di atas kepalanya. Jadi lain. Dan di dalam hal ini. Dia akan dikejar dengan dosa-dosanya. Dan dia akan bertobat. Maka dari itu saudara. Kita harus sadar. Lidah ini kita harus menjaga. Di dalam Amsal Soleman berkata, mati hidup seseorang tergantung dari lidahnya. Dan kita sekarang bagaimana menjadi anak Tuhan, yang dapat mengubahkan lidah, untuk menjadi berkat, yang sudah punya kebiasaan yang jelek, saudara tidak akan dapat mengubah lidahmu. Dipotong tidak bisa, dibentuk tidak bisa Tapi yang dapat adalah Diubahkan mulai dari Hatinya Loh. Sebab Alkitab sudah berkata Lidah orang benar Dia akan seperti perak Pilihan Jadi Kalau saudara mau Mengalami pengubahan Watak perangai Dan kebiasaan hanya satu, ubahkan dulu hatimu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengubah hati, kecuali firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, engkau baca firman Tuhan banyak-banyak. Engkau masukkan dalam pikiran dan hatimu, dia akan berubah. Sehingga saudara dan saya mempunyai pikiran-pikirannya Kristus, bukan pikiran Munyang lama, itu diubahkan Karena apa? Coba perhatikan Di dalam Galatia Fatsal yang kelima Dalam Galatia Fatsal kelima Ayat yang ke-22 Tetapi buah roh Ialah kasih Sukacita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah lembutan dan penguasaan diri. Loh. Dengan buah-buah roh ini. Saudara akan dirubah otomatis. Lidahmu berubah enggak? Berubah. Coba yang terakhir tadi. Penguasaan diri. Itu salah satu buah roh. Kalau penguasaan diri ini sudah engkau miliki. Lidahmu terkontrol enggak? Hah? Pasti kamu tidak bisa ngomong seenakmu. Kenapa? Karena dengan penguasaan diri ini, lidahmu terkontrol. Bagaimana hal ini bisa mempunyai penguasaan diri? Saudara tidak bicara, saudara tidak bertindak, saudara tidak melakukan sesuatu tanpa engkau berdoa lebih dahulu berkonsultasi dengan roh Allah kudus. Karena Roh kudus sudah diberikan kita Dia ada di dalam kita Jadi kamu kemana saja Kamu melakukan apa saja Kamu sebetulnya bisa konsultasi ndak? Hah? Bisa Maka dari itu penguasaan diri akan ada di dalam diri kamu Maka dari itu saya selalu mengajak saudara begini Praktek Nah prakteknya bagaimana? Coba dulu sama suami sebab itu yang paling peka saudara kalau ngomong-ngomong berbincang-bincang sama suami kerap kali terjadi salah paham ayo salah pendapat gak pasti toh mesti gesrek toh apalagi di bicara perkara anak dia mengendaki gini kamu mengendaki gini mesti gini terus, gak bisa kelop toh nah, kamu coba kalau kamu mulai ngomong sama suami kamu ngomong dulu dalam hati gini, Tuhan berikan aku mengerti omongan suamiku, berikan suamiku mengerti omonganku. Lalu Tuhan tuntun omonganku yang keluar adalah pimpinanmu. Lakukan, asal kamu ngomong sambil berdoa di sini, pimpin Tuhan. Nanti kan omonganmu tepat, nanti kan bisa kelop, buktiin. Sebab apa? Sebab ini pengalaman saya. Dulu selalu saya sama istri. Daya saklop. Lalu saya minta hikmat Tuhan. Tuhan aku ini kalau ngomong sama istriku. Kok daisyaklop sih Tuhan. Kok mesti gini terus. Lalu Tuhan berkata Karena kamu salah mengerti. Karena apa? Karena yang mempunyai roh pengertian. Itu cuma Tuhan. Tanpa Tuhan. Engkau tidak akan dapat mengerti Membaca pikirannya orang lain Betul tidak? Saudara kenal eh, suamimu puluhan tahun Tapi tetap tidak bisa mengerti pikirannya Iya tak? Kenapa? Karena kamu tidak minta Coba baca Di dalam Yesaya Nabi Yesaya pasal yang sebelas Ayat yang kedua Yesaya pasal sebelas Ayat yang kedua, Roh Tuhan akan ada padanya, Roh hikmat dan pengertian, Loh. Roh nasihat dan keperkasaan Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Loh. Jadi yang punya pengertian ini siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara dan saya tidak minta Pertolongan roh kudus untuk mengerti suamimu. Kamu tidak akan dapat mengerti. Musti keles terus. Maka dari itu demikian juga anak-anak. Demikian juga kalau kamu berbicara satu kepada yang lain. Kalau ada ibu-ibu yang konseling. Artinya karena dia mengalami masalah. Lalu datang kepada kamu. Lalu kamu mengatakan tolong saya kepengen ngomong-ngomong. Nah, kalau kamu ngomong-ngomong, jangan pakai ini, akal, nggak bakal ketemu. Tapi kalau kamu berdoa Tuhan Roh Kudus berikan aku mengerti, berikan aku hikmat untuk mengerti dia, mengatakan hikmat, berikan aku marifat. Roh marifat itu roh untuk mengetahui pikirannya orang lain. Kalau itu kamu lakukan. Luar biasa. Di dalam perdagangan sekalipun, engkau minta pimpinan Roh Kudus, pasti kau tidak akan salah jalan. Di dalam beli segala perkara, minta pimpinan Roh Kudus, nanti akan dituntun, pasti ketemu yang paling baik. Nah, tak bakal kamu ketipu. Maka dari itu kita harus perhatikan. Kita minta pimpinan Tuhan ruh pengertian ini, karena itu nanti yang akan membawa engkau dan saya bijaksana. Dan apa? Setiap perkataanmu akan membawa berkat. Coba lihat di dalam Yesaya pasal yang ke 50 ayat yang keempat. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Bagaimana saudara dan saya dapat mempunyai lidah seorang murid. Bagaimana saudara dan saya dapat memberikan semangat yang baru. Kalau engkau dengar dengaran dan menurut akan pimpinan daripada Tuhan. Sebab di sini dikatakan lidah seorang murid, berarti murid ini dengar gurunya, lalu mengatakan apa yang dikatakan oleh gurunya, nah, baru saudara dapat mempunyai kuasa untuk dapat membangkitkan semangat orang lain. Tanpa saudara minta pimpinan Roh kudus. Saudara tidak akan mampu. Tidak bisa. Maka dari itu kalau saya ini ngadakan counseling saudara. Saya tidak pernah berjam-jam itu tidak pernah. Orang itu cerita. Biar saya doa Tuhan berikan aku marifat untuk mengerti dia. Dan satu lagi hikmat apa yang aku harus katakan. Nah setelah dia cerita semua Tuhan saya enggak dengerin seluruhnya. Hanya yang masuk itu yang Tuhan katakan. Oh ini, ini, ini, ini. Orang ini begini. Nah, Jadi kadang-kadang saudara itu cerita sampai saat jam. Aku enggak denger semua ceritanya. Tak biar, kaya. sebab apa, apa Keluar semua dia sudah leguh. Padahalnya tak tangkep cuma Tuhan orang ini. Bagaimana Tuhan berkata? Ini. Nah, kalau orang itu ngelantur. Saya katakan, stop cukup. Kamu kamu lakukan ini dan akan mengalami. Loh, kenapa Pak saya belum cerita penuh? Saya sudah tahu masalahmu, kuncinya di sini. Dan Tuhan berkata, lakukan ini, selesai, pulang. Nah, kadang-kadang orang itu enggak senang. Enggak senengnya apa? Belum mau konseling kok, mau dele gini. Kalau saya, untungnya saya dokter. Jadi, biasa. Kalau ada pasien datang, saya periksa, tek-tek-tek-tek. Pasien ini cerita ngomong sini, tidak usah ngomong banyak banyak doh. Dia bilang dok saya sakit ini ini ini. Okey, periksa, tek tek tek tek. Ya okey selesai. Ini obatnya, ini, anu pulang. Ya dah. Untungnya saya dokter. jadi kalau nyuruh pulang orang itu penak. Tapi kalau haba tuhan yang lain tidak bisa nyuruh pulang, Sungkan. Sehingga dia sendiri konseling terus, Teler sendiri. Nah ini. Maka dari itu, Saudara, Tuhan itu ngatur yang sudah baik. Saya sudah akan dipanggil Tuhan menjadi hambanya, disuruh sekolah dokter dulu, suruh lulus dulu, le. Kenapa? Tuhan tahu. Nanti kalau orang banyak konseling, hmm. saya tidak sungkan suruh kamu pulang. Nah, kamu konseling nama saya kan orang sakit oh. Biarpun tidak mungkin tidak sakit tubuh eh, sakit rohaninya. Lah aku kan dokter rohani, sekarang karang tidak dokter badan lagi. Layar Jadi orang datang, tek tek tek Saya bilang tuan ini bagaimana? Gini gini. Tak, tek tek tek Selesai, pulang. Nanti baru berapa lama kemudian dia datang, dia baru mengatakan, wah, ya, tahu, itu lah urusan tuan, bukan saya. Bong tuan si ngomong. Enak saudara. Maka dari itu saudara perhatikan, hidup kekerespenan harus ada buah-buah roh. Bukan engkau berkarunia. Bukan engkau dipakai Tuhan menyembuhkan orang. Bukan engkau menobatkan orang yang menyelamatkan kamu. Adalah buah-buah roh. Sebab buah roh adalah orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kerja roh ol kudus dengan kita membuahkan perbuatan-perbuatan tadi yang kita baca. Sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, murah hati, lemah lembut, rendah hati. Nah, itu buah-buah roh yang nyata yang dilihat oleh manusia dunia ini sehingga mereka tahu ada perubahan di dalam diri Saudara dan saya. Tanpa ada perubahan, Saudara tidak akan dapat Menghasilkan jiwa-jiwa yang lain. Tetapi hal ini dapat dimulai. Tuhan berkata apa? Bersihkan dulu cawan sebelah dalam. Jadi harus dimulai di mana? Keluarga kita lebih dahulu. Maka dari itu saya tadi katakan. Praktekkan penguasaan diri. Hanya dapat kalau kamu berkonsultasi dengan Roh kudus. Tiap perkataanmu tepat. Nanti ini alami. Buktikan dulu. Setelah kamu buktikan. Baru kamu berbuah. Kamu ajarkan orang lain. Nanti berubah keluargamu. Pengertian suami istri menjadi enak. Tidak pernah geser lagi. Saya sekarang saudara sama istri saya. Setahun tidak ribut satu kali. Setahun tidak salah faham. Sekali. Kenapa? Nah, setiap kali ngomong penuh dengan pengertian. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Enak sekali. Sampai anak-anak bilang, Papa, mbak, mama ini kayak orang pacaran. Terus, waih leh. Kenapa? Karena ada ruh yang lain ini yang gandeng. Sebabnya Tuhan berkata apa? Satu, dua, dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku. Aku hadir di tengah-tengah mereka. Betul gak? lah kalau kamu sama suamimu mau ngomong, kumpul gak? Lalu kamu berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong Tuhan berikan aku pengertian suamiku, suamiku, suami ngerti aku. Aku mau ngomong. Loh, Tuhan di tengah-tengah gak? Lalu omonganmu diterima suami itu... Disaring sama Tuhan. Channelnya itu klop. Nggak menceng. Setannya mau menceng ke. Nggak boleh sama Tuhan. Tuhannya ada. Setannya takut. Tapi kalau saudara ngomong langsung. Setannya yang kurang ajar. Dicopoti. Satu-satu ditutupi. Satu-satu sebagian-sebagian. Rimone salah. Ribut. Nanti kalau aneh. Aneh coba perhatiin. Kalau sudah ribut. Aneh. Nanti kalau sudah neneng-nenengan, merenungkan merenungkan. Lalu baik bah. lalu bilang, "Lupa, aku tadi kan maksudku kan kayak kamu toh." "Enggak, kamu tadi gini lo, situ dah." Padahal sebetulnya maksudnya sama, Ngomongnya salah. Salahnya di mana? Karena dipotong-potong, dicopot-ti Setan itu tadi. Jadi nrimone salah contone. Saudara sumamannya dengar khotbah gini. Saya ngomong tapi kamu sedang ketarik sama orang sana. Kadang-kadang kan. -kadang tidak dapat tidak edak denger, dapet-edak dong Tidak dapat jadinya dapat dapet. Li. Salah, toh. Ngerti gak? Lalu kamu pulang, nanti ngomong gini. Pak Yusak tadi kok ngomong gini? Enggak gitu kok. Ngomong gini kok, aku denger. Nggak, aku denger edak gitu loh. Ribut lah. Padahal, karena kuek. Perhatianmu. ada jalan sama suami di toko. Perhatianmu sedang keseng-sembek Barang Nah nanti Suamimu ngomong dengar gak? Gak dengar lah Lalu kamu tanya apa-apa-apa? Suamimu jawabannya apa? Siaran cuma sekali Kamu jengkel dah? Eh? Jengkel? Loh Gitu cokong ngamuk Loh Lalu Ndok jalan sudah mulai ribut? Loh Saudara tahu? Karena apa? Karena kamu kalau ngomong tidak minta pertolongan, Roel. Kudus, praktekin, nanti kan luar biasa. Karena Allah sudah memberikan contoh-contoh bagaimana untuk hidup dalam damai sejahtera, suka cita, tidak akan ada saling pengertian karena rumah tanggamu akan ada damai sejahtera. Karena Tuhan sudah berkata. Damai sejahtera yang aku berikan kepadamu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera dunia cuma sementara. Kesenangannya hanya di kulit. Tapi damai yang Yesus berikan ada di hati, Tidak bisa dibeli. Tidak bisa diberikan orang lain tanpa melalui firman Tuhan. Tanpa kau mengenal Tuhan lebih dalam. Tidak dapat diubahkan watak dan perangemu Maka dari itu banyak membaca Alkitab Maka engkau mendalami Maka engkau akan melihat kemuliaan Allah akan nyata di dalam saudara dan saya Amin Mari kita berdoa Tuhan firmanmu sudah hamba sampaikan Engkau sendiri sekarang Tuhan Roh Kudus yang akan berbicara dan mengajar anak-anakmu Apabila anak-anakmu nanti mulai praktek di rumah Engkau sendiri yang membuktikan Mereka akan dapat membedakan Minta pimpinanmu dan tidak minta pimpinan Supaya anak-anakmu nanti menyadari Bahawa setiap firmanmu itu ya dan amin Tidak mungkin gagal Karena engkau Allah. Dari itu Tuhan, biarlah mereka membuktikan, biarlah mereka mengalami lebih dahulu, sehingga mereka dapat menjadi saksi. Terima kasih akan anugerahmu, kemurahanmu dan kasihmu dalam Tuhan Yesus. Amin.